Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Alamin Hamdan kathiran tayyiban wabarakan hi Kama yuhibu Rabbuna wa yardha وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه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 yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kepada seluruh yang hadir untuk bisa dipertemukan berkumpul dan duduk bersama di forum dan majelis yang seperti ini terlebih Saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan Saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah berikan taufik kepada kita semua Untuk dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan Ketaatan dan amal salih Sebagaimana saya juga memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah jadikan Pertemuan kita ini Pertemuan yang penuh dengan barokah Pertemuan yang menjadi sebab datangnya Kebaikan kepada kita Pertemuan Yang juga menjadi sebab Dijauhkannya kita Dari segala macam Bentuk keburukan Mahashirul Muslimin Rahimani wa rahimakumullah eh, Sehubungan dengan Tema yang akan menjadi pembahasan kita bersama yaitu menggapai Mahkota Cahaya tema tentang Dirul Walidain perlu untuk saya sampaikan tema ini tidak hanya untuk yang posisinya sebagai anak Tetapi Tema ini juga Untuk yang posisinya Sebagai kedua orang tua Karena tema ini Isinya tentang birrul walidain apalagi nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam hadis riwayat tirmizi inna auladakum min kasbikum sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah bagian dari hasil usaha hasil daripada kerja keras kalian artinya keadaan anak itu tergantung kepada bagaimana dan apa usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh kedua orang tuanya anak itu akan menjadi anak yang soleh akan menjadi anak yang berbakti Kepada kedua orang tuanya ketika Kedua orang tuanya berusaha dan bekerja keras Dalam kepadanya Anak yang berbakti itu adalah aset berharga bagi kedua orang tua Dan akan menjadi cahaya di akhirat nanti yang harapannya kedua orang tua bisa menggapainya. Tapi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa ada seseorang yang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa heran dan bertanya-tanya, apa yang membuatnya diangkat kedudukannya oleh Allah? Kemudian dikatakan kepadanya waladika laka. Semua ini karena ada permohonan ampunan kepada Allah Yang diajukan oleh anakmu untukmu Seorang anak akan menjadi anak yang tidak soleh tidak berbakti kepada kedua orang tuanya Ketika kedua orang tuanya Tidak bekerja keras Tidak berusaha untuk memberikan pendidikan yang baik kepadanya Imam ibnu Khayyim Rahimahullah ta'ala mengatakan Bahwa kerusakan yang terjadi pada anak-anak itu umumnya diakibatkan oleh Karena orang tuanya sendiri Yang gak ada perhatian Tidak ada usaha mendidik. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada kita semuanya Kalau kita merasa khawatir Meninggalkan anak-anak di belakang kita Dalam keadaan lemah agamanya Lemah dunianya Maka kita harus bertakwa kepada Allah, melakukan sesuatu yang terbaik. Walyaqsaladzina lautaraku min halfihim durriyatunzi'afa, qafu alaihim faliyatukullah. Begitu kata Allah. Orang-orang yang merasa khawatir, takut meninggalkan keturunannya di belakangnya dalam keadaan lemah. Mengkhawatirkan kesejahteraan agama dan dunianya Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Sekali lagi dengan melakukan usaha kerja keras Memberikan pendidikan yang baik Kepada anak anaknya Ma'ashiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Bagi seorang anak Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sebuah kewajiban dan hal yang terpenting dalam hidupnya. Dan ini yang ingin saya ingatkan. Kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh para tolabatul ilmi, para penuntut ilmu sekali lagi. Berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang wajib dan perkara terpenting dalam hidup karena sekedar kita tahu bahwa keberadaan kedua orang tua itu adalah sebab kita ada di kehidupan dunia ini itu sudah lebih dari cukup Menjadi alasan untuk kita pertama bersyukur kepada Allah Yang kedua berterima kasih kepada kedua orang tua kita dan berbakti kepadanya Dan ternyata di dalam Islam Kerudukan kedua orang tua itu sangat tinggi Maka wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita sehingga hal itu menjadi sesuatu yang terpenting dalam hidup kita karena beberapa hal. Pertama, karena Allah yang telah mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi ada wasiat khusus memang Ada pesan-pesan khusus memang Yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhubungan dengan hal ini Seperti misalnya Di surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Wa'budullah awala tusriku bihi syai'a Wabilwalidaini ihsana Beribadahlah kalian Beribadahlah kalian kepada Allah Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa qalla rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Ima ya bulughana 'inda kal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma ufi wala tanharhuma wa qul rahuma qawlan karima wahfid janahadh dhulli min wahfid lahum janahadh dhulli min ar rahma wa qur rabbihum wa qur rabbihum kama rabbayani saghira wa qadha rabbuka dan rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan sampai kamu beribadah kecuali hanya kepadanya dan hendaknya kamu berbakti kepada kedua orang tuamu ketika salah satu dari keduanya atau bahkan kedua-duanya dalam keadaan sudah tua rentak hidup di sisimu dalam penjagaanmu maka jangan sekali-kali kamu katakan kepadanya kata-kata ah walat anharhuma dan jangan sekali-kali kamu bentak keduanya وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا Katakan kepada keduanya Kata-kata yang baik Kemudian kata Allah SWT Dan rendahkanlah dirimu Sebagai bentuk kasih sayang Dan ucapkan Dalam do'amu رَبْ ya يَا رَبْ Sayangilah keduanya Sebagaimana Keduanya menyayangi aku Di waktu Kecil. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa Tidak hanya sekedar berpesan untuk berbakti kepada kedua orang tua Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan sedikit rincian Soal bakti yang dimaksud untuk kedua orang tua Di surat Al-Ankabut Allah juga kembali menegaskan bahwa syinnal insana biwalidaihi husna. Kami telah berpesan, mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sehubungan dengan ayat-ayat di atas, Al Imam Ibn Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan Amar Allah taala ibadahu bil Ihsan ila al walidayini. Bagi al Hafi' bi Tauhidhi. Allah taala memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya setelah sebelumnya Allah hasung mereka untuk komitmen men tauhidkannya. Fa inal walidayni huma sababu wujudil insan. Karena walau bagaimanapun kedua orang tua itu menjadi sebab keberadaan seseorang walahu ma alaihi ghayatul ihsan dan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua kepadanya. Walwalidubilinfaq, walwalidatubilishfaq. Ayah dengan memberikan nafkah, oh, menyiapkan makanan, minuman, pakaian. Sedangkan ibu dengan kasih sayang. Ini seperti yang saya sampaikan di awal. Sekedar kita tahu. Bahwa keberadaan kedua orang tua itu Menjadi sebab adanya kita Di kehidupan dunia ini Itu sudah lebih dari cukup Menjadi alasan untuk kita Bersyukur kepada Allah Berterima kasih kepada kedua orang tua Dan berbakti kepada keduanya Belum bicara soal Bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh keduanya belum bicara soal bagaimana Bimbingan, pendidikan Penjagaan Yang dilakukan oleh keduanya Kita Menjadi seperti sekarang ini Ada yang sudah berkeluarga Punya anak, punya istri Punya pekerjaan yang tetap Itu tidak lepas dari peran Kedua orang tua Kita menjadi seperti sekarang ini Sudah dewasa banyak hafal hadis Menghafal Al-Quran Itu juga tidak lepas dari Peran kedua orang tua kita Kita menjadi seperti sekarang ini Ada yang nyantri Di pesantren Belajar agama Juga tidak lepas dari Peran kedua orang tua kita Maka tidak ada alasan Untuk kemudian kita Tidak berbakti kepada kedua toh itu sudah menjadi pesan dan wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kemudian yang kedua ma muslimin rahimani wa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah akhlaknya para anbiya sifat yang disandang oleh para nabi-nabi Allah. Dan Allah singgung sebagiannya di dalam Al-Qur'an. Memang tidak semuanya. Tapi disebutkan sebagiannya saja itu sudah lebih dari cukup. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam misalnya. Meskipun ayahnya dalam keadaan musyrik tidak menghalanginya untuk menampakkan bakti kepada ayahnya. Meski sebatas mengajak dan mendoakan, tapi itu sebagai bentuk perhatian yang dilakukan. Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya Ya'abati: Lima takabur mala ma yasmak wala yubshir wala yugni angkasya. An. Wahai ayah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat? Sesuatu yang tidak bisa membantumu Dalam hal apapun Nabi Zakaria Atau Nabi Yahya ya, Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena bakti yang diperlihatkan kepada kedua orang tuanya Wabarram biwalidayhi Walam yakun jabbaran asiyah Dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya Dan dia bukanlah orang yang sombong, Bukanlah orang yang suka melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Mendoakan kedua orang tuanya Dan itu juga sebagai bentuk bakti, perhatian Rabbi kfirli wali walidayah Ya Rabb, berikanlah ampunan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga demikian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa mengatakan wa barram aku dijadikan sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Wa lam jabbaron syaqiyya. Dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong dan orang yang celaka. Sampai pun Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan perhatian kepada ibunya ketika suatu saat beliau melewati makam ibunya. Beliau minta izin kepada Allah Azza Wajalla untuk mengunjunginya, menziarahi kuburannya, dan Allah izinkan. Bahkan beliau s.a.w. dalam banyak hadis Memotivasi kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua Dan memposisikan kedua orang tua itu ada di atas segala-galanya Seperti dalam hadis Diwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Sa'atu Rasulullah sallallahu Saya pernah bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, soal ayyul a'mali afdhal? Amalan apa yang paling afdhal?" Beliau sallallahu menjawab, ash ala waqtiha." Salat yang dilakukan tepat pada waktunya. Kemudian saya bertanya lagi, Lalu apa? Beliau Shallallahu alaihi, wa ala alaihi Wasallam menjawab berluar wa ide berbakti kepada kedua orang. Tua. Saya bertanya lagi lalu apa? Beliau Shallallahu alaihi, wa ala alaihi Wasallam menjawab al-jihadu bisa dirilah lalu berjihad di jalan Allah. Jawaban beliau Shallallahu alaihi, wa ala alaihi Wasallam yang pertama adalah solat. Yang dilakukan tepat pada Waktunya Karena sholat Adalah hubungan Yang langsung Antara seorang hamba dengan penciptanya Tetapi perhatikan Jawaban yang kedua Yang disebutkan oleh beliau SAW Adalah berbakti kepada kedua orang tua Bukan yang lainnya Bahkan jihad pun Setelahnya tidak disebutkan sebelumnya. Ya. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu. Atau kedua orang tua itu ternyata memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Kemudian hadis lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin Asri riwayat Muslim. Disebutkan akbala rojulun ila Rasulullah s.a.w. Ada seorang laki-laki menghadap Rasul s.a.w. Kemudian mengatakan Uba'i'uka alal hijrati wal jihadi Abtagi al ajra minallah Ya Rasulullah, saya akan berbayat kepada anda Untuk berhijrah dan jihad Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah yang cukup mencengangkan adalah pertanyaan yang diajukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Kata beliau Fahal min walidaika ahadun hayun. Apakah ada salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Ini pertanyaan kan kalau dihubung-hubungkan nggak ada hubungannya dengan urusan hijrah dan urusan jihad. Tetapi inilah yang ditanyakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Di mana korelasinya coba? Di mana hubungannya coba antara hijrah dengan jihad? Hijrah dan jihad nggak main-main. Amalan yang besar. Orang kalau sudah siap hijrah, sudah siap jihad, itu sudah siap dengan segala macam konsekuensinya, segala kesulitan, segala keberatan yang pasti akan dihadapinya. Tidak mudah hijrah itu sebagaimana jihad juga tidak mudah tapi sekali lagi yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah soal orang tua ada enggak salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup laki-laki itu kemudian menjawab nah balqilahuma ya bahkan keduanya masih ada Kata beliau, sawalallahu alaihi wa ala wasallam, tabdagi al-ajramin Allah. Kamu ingin dapat pahala dari Allah? Jawab laki-laki itu, iya jelas. Kata Rasul sawalallahu alaihi wa ala wasallam, irjid ilaihi ma faahsin Kamu pulang, temui keduanya, berbaktilah kepada keduanya. Ternyata. Berbakti kepada kedua orang tua Di atas hijrah Di atas jihad Inilah mengapa yang ditanyakan oleh Rasul SAW itu Soal keberadaan Kedua orang tuanya Ada lagi hadis lain dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr, Jaa rojulun ilaa Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam datang seorang laki-laki kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memohon agar dirinya bisa ikut jihad bersama dengan beliau Shallallahu alaihi, wa ala alaihi Wasallam. Dalam keadaan saat itu memang Rasul Wasallam membutuhkan banyak Personil untuk jihad Jihad kan butuh personil Jihad itu butuh pasukan Gak ada ceritanya jihad sendirian Ketika ada laki-laki yang minta izin Untuk ikut berangkat jihad Yang ditanyakan oleh Rasul itu bukan Sejauh mana persiapanmu kamu bisa apa? Kamu sakit atau tidak? Kondisi fisikmu bagaimana? Bukan itu yang ditanyakan oleh Rasul. Yang ditanyakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ahayun wali duka, kedua orang tuamu ada? Masih hidup? Laki-laki itu menjawab, naham. Iya masih. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, fahihima fajahid. Kamu minta izin dulu kepada kedua orang tuamu baru kamu boleh berangkat jihad, artinya kalau kedua orang tuamu mengizinkan kamu untuk berjihad, berangkat tapi kalau kedua orang tuamu tidak mengizinkanmu untuk pergi berjihad jangan pergi berjihad Dan ini yang dalam riwayat lain lebih lebih detail lagi, lebih jelas lagi ya. riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Said Al-Khudri Anak Rosulan Hajaroh ilah Rasulillah saw mina Yaman. Seorang laki-laki sengaja hijrah dari Yaman untuk bertemu dengan Rasul saw dan menyatakan kesiapan untuk berangkat jihad. Bayangkan jauh-jauh dari Yaman Menemui Rasul saw sengaja hijrah. Memang tujuannya untuk ikut berperang bersama dengan Rasul saw sekali lagi saat itu saat di dimana Rasul memang membutuhkan banyak personil membutuhkan banyak orang untuk berangkat jihad. tapi perhatian beliau justru ke arah yang lain pertanyaan yang beliau ajukan kepada laki-laki itu adalah apakah ada seseorang yang kau tinggalkan di negeri yaman di negerimu Dia bilang abawaya. Iya, kedua orang tuaku. Hal adzinalaka? Apakah keduanya sudah memberikan izin kepadamu? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kalau begitu mintalah izin terlebih dahulu kepada keduanya. Kalau keduanya memberikan izin kepadamu, ayo berangkat. Tapi kalau seandainya tidak, maka kamu berbakti saja kepada keduanya. Sehubungan dengan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan yang di dalam menyemotivasi dari beliau sallallahu agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan yahrumu al-jihadu idza mana'a al-abawan aw -ahaduhuma. Jihad itu menjadi haram hukumnya bagi seseorang ketika kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya melarangnya. Tolong di garis bawah ini. Ya. Jihad itu menjadi haram bagi seseorang ketika kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya melarangnya. Bishartin an yakuna muslimaini. Dengan catatan kedua orang tuanya muslim. Kenapa begitu? Kenapa sampai pada tingkatan haram? Belian nabirahuma fardhu ainin alaihi sebab berbakti kepada kedua orang tuanya itu fardhu ain baginya. Wal jihadu fardhu kifayatin sedangkan jihad adalah fardhu kifayah dan memang hukum asal jihad itu fardhu kifayah. Kecuali kalau secara tiba-tiba musuh nyerang begitu saat itu jihad menjadi fardhu ain dan tidak perlu lagi minta izin kepada kedua orang tua masyiral ya. ikhwah rahimani warahmatullah ada beberapa pernyataan para salaf yang cukup menarik untuk kita cermati. Dan memang apapun yang datang dari para salaf Itu sangat menarik untuk kita cermati Kita telaah, kita ketahui, kita baca Karena semuanya pelajaran Semuanya hal yang positif Untuk itulah mengapa kita dalam beragama ini Dituntut untuk mengikuti pemahaman para salaf Jadi jangan takut dengan nukilan-nukilan dari para salaf Justru cukup menarik perjalanan hidup mereka itu luar biasa penuh dengan lembaran-lembaran yang positif semuanya kebaikan sampai pun dalam urusan berbakti kepada kedua orang tua ya. di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu disebutkan ada beberapa riwayat mukilan dari para salaf tentang ini misalnya yang pertama dari sahabat ibnu abbas radhiyallahu taalaanhu ma apa kata sahabat ibnu abbas radhiyallahu taalaanhu ma laa alamu amalan akrabu ilallah alazza wa jalla min birr walidati Aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla daripada berbakti kepada kedua orang tua. Pada dasarnya semua amal saleh itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat mendekatkan diri kita kepada Allah, zakat, saum dan yang lainnya. Tetapi berbakti kepada kedua orang tua lebih spesifik lagi. Sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas mengatakan yang seperti tadi, aku tidak mengetahui ada satu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla daripada berbakti kepada kedua orang tua. Maka jangan disia-siakan ketika mereka kedua orang tua kita masih ada di tengah-tengah kita dekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla dengan cara berbakti kepada keduanya itu yang paling optimal. Ya. nggak ada artinya orang rajin sholat, sahur, zakat dan melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya ketika dia durhaka kepada kedua orang tua, kalau sampai kedua orang tuanya meneteskan air mata karenanya. Sahabat Ibnu Umar itu sampai mengatakan buka ul walidain minal huquq. Menangisnya kedua orang tua karena anaknya itu adalah bagian daripada kedurhakaan. Ya. Bagian dari kedurhakaan kepadanya. Jadi jangan sampai kedua orang tua kita menangis karena ulah kita, hatinya sakit karena kita. yang harus kita lakukan adalah bahagiakan keduanya semampu yang kita bisa ya. Kemudian riwayat yang kedua masih dalam adabul mufrad Imam Al-Bukhari dari Taisalah bin Mayyah Taisalah bin Mayyas mengatakan kau ibnu Umar ibnu Umar suatu ketika bertanya kepadaku katafroqun naro watuhibu antan kullajannah apakah kamu ingin dijauhkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga jawab taisarahi walloh Tentu demi Allah Itu menjadi cita-cita Kita semuanya Surga itu harus menjadi cita-cita tertinggi kita ya. Biarpun kita masih Ada Di dunia Cita-cita itu kan sesuatu yang ingin kita Gapeh, yang ingin kita Raih di kemudian hari Kita punya cita-cita itu hal yang sangat penting Jangan sampai Kita Para penuntut ilmu Tidak punya cita-cita Boleh, bercita-cita Apapun itu yang penting positif Yang penting baik Dan ujung dari semua cita-cita itu Adalah surga ya, Adalah surga Para salaf Ujung cita-citanya Adalah surga Makanya mereka bersemangat Untuk melakukan segala hal yang bisa mengantarkan diri mereka Dan mempermudah mereka untuk bisa meraih surga Jadi pertanyaan Ibnu Umar ini juga terkait dengan hal ini Kepada Tawisalah bin Mayyas Apakah kamu ingin dijauhkan dari neraka Dan kemudian masuk ke dalam surga Kata Tawisalah Tanpa menunda-nunda Ii wallah tentu wallah Demi Allah iya pasti itu Lalu Ibnu Umar bertanya lagi kepadanya Ahayun waliduka Kedua orang tua masih hidup Kata toisalah ing di ummi Tidak Tinggal ibu saja Tinggal ibu saja Kata toisalah Lalu kata Ibnu Umar kepadanya, "Fa law alan tala kalam wa at'amta ta'am, la tadkhulanna al-jannata mujtanib ta'al kaba'ir." Demi Allah. Kalau seandainya kata-katamu lembut kepadanya, kamu berusaha memberi dia makan Tentu kamu akan masuk ke surga Selama kamu menjauhi dosa-dosa besar Bertutur kata yang lembut Berusaha menyediakan Apa yang diinginkannya dari makanan Memenuhi kebutuhan-kebutuhannya Itu ternyata Sederhana, tidak rumit, tidak sulit, tidak berat, gampang, mudah. Ya. Tetapi banyak orang yang luput, banyak orang yang tidak sampai pemikirannya ke sini. Maka Ibnu Umar mengingatkan kita semua, kalau kita ingin meraih surga, orang tua kita ada di tengah-tengah kita jadikan keduanya sebagai sebab kita mendapatkan surga. Makanya di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh rugi sungguh rugi sungguh rugi seseorang yang kedua orang tuanya masih ada bersamanya tetapi tidak menjadi sebab untuk kemudian dia bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena tidak berbakti. Karena tidak berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua itu sederhana tidak sulit. Salah satunya adalah tutur katamu, usahakan lembut, jangan membentang. Ya. Kalau tutur katamu lembut kepadanya, kamu berusaha menyediakan makanan untuknya, dengan itu kamu akan masuk surga selama kamu meninggalkan dosa-dosa besar. Nah. Washalul ikhwah rahimani wa rahimakumullah Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Ini juga sama disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad Melihat ada dua orang berdiri berdampingan Kemudian sahabat Abu Hurairah menghampirinya lalu bertanya kepada salah satunya kalau yang ini apa hubunganmu dengannya Dijawab sama dia, ini bapakku. Ini Abi. Mendengar itu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu r.a.w. mengatakan kepadanya, La tusamihi bismih, jangan sekali-kali kamu panggil dia dengan namanya langsung. Walatamsi amamah, jangan kamu berjalan di depannya. Walatajris qoblahu, jangan kamu duduk sebelum dia duduk. Sahabat Abu Hurairah mengajarkan kepada kita Bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita Utamakan kedua orang tua kita Sebelum diri kita Jangan sekali-kali kamu panggil dia dengan namanya secara langsung Panggil Abi Panggil Abati, Panggil Abah Jangan berjalan di depannya Jangan duduk sebelum dia Duduk Inilah para salah perhatiannya luar biasa soal berbuat baik kepada kedua orang tua kita Jangan mengatakan saya alhamdulillah paham manhaj salaf. Saya alhamdulillah mengikuti manhaj salaf, mengikuti dakwah salaf. Kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua. Karena para salaf itu mereka orang-orang yang dikenal Begitu hebat ya Baktinya kepada Kedua orang tuanya Sahabat Abu Hurairah sendiri kan Dikenal sebagai sahabat yang selalu Mendoakan ibunya Biar mendapatkan hidayah Sampai Alhamdulillah Allah kabulkan doanya Ibunya mendapatkan hidayah Dan itu sesuatu yang sangat berharga Sekali dalam kehidupan Abu Hurairah Jadi jangan mengaku mengikuti manhaj salaf kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua. Orang-orang yang memahami manhaj salaf, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kedua orang tuanya, memberikan penghormatan kepada kedua orang tuanya. Menampakkan bakti kepada kedua orang tuanya. Makanya ada riwayat dari Taus bin Kaysan Rahimahullah Imam Taus mengatakan Minas sunnati termasuk sunnah An yuakira arba'ah Termasuk sunnah menghormati empat golongan manusia Siapa saja yang pertama al-alim Yang pertama seorang alim Seorang alim layak mendapatkan penghormatan Dan termasuk sunnah ketika kita menghormatinya Termasuk sunnah ketika kita memuliakannya Yang kedua adalah dusyibah orang yang sudah sepuh orang yang sudah nampak berusia ini juga tidak boleh dia abaikan ini juga tidak boleh luput dari penghormatan kita kita harus lebih menghormatinya kenapa karena mendahului kita secara usia secara pengalaman sudah melewati banyak perjalanan dalam hidupnya wajar kalau kemudian kita hormati Wajar kalau kemudian kita tidak mensejajarkannya Dengan orang-orang yang seusia dengan kita Atau di bawah kita ya. Ini etika, ini adab Ahlus sunnah itu orang-orang yang harus memiliki adab yang baik Kepada sesama bagaimana Kepada yang di bawah bagaimana Kepada yang lebih tua bagaimana Sunnah mengajarkan untuk kita menghormati alim Sunnah mengajarkan untuk kita menghormati Orang yang sepuh Kemudian yang ketiga As-Sultan Penguasa pemerintah Ini juga layak mendapatkan penghormatan Karena mereka yang mengurusi Segala hal yang berhubungan dengan maslahat dunia dan kelancaran hidup baik perekonomiannya, sosialnya dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah wal walid. Yang terakhir adalah kedua orang tua. Kedua orang tua Maka Berlemah lembutlah kepada Keduanya Taati perintah Keduanya selama tidak Mengandung maksiat kepada Allah Azza wa sallam Rendahkan diri di hadapan Keduanya Utamakan keduanya Prioritaskan Apa yang menjadi keinginan Keduanya Apalagi jika keinginan-keinginan tersebut Untuk kebaikan dan maslahat kita Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada nukilan yang lain. Nukilan dari sahabat Sufyan bin Uyayna Beliau rahimah Ta'ala mengatakan, "Man shalla shalawatil khamsi faqad syakara Allah." Barang siapa yang bisa mengerjakan solat lima waktu, maka dia telah bersyukur kepada Allah. Ya. Wa man walidaihi aqibaha faqad syakara dan barang siapa yang mendoakan keduanya Barang siapa yang mendoakan kedua orang tua ya, maka dia telah bersyukur kepada keduanya Ini kalau kita e, tarik atau kalau kita hubungkan dengan hadis yang pertama yang kita baca, pertanyaan sahabat ibnu Masud kepada Rasulullah Sallam, ya Rasulullah, amalan apa yang paling abdol? Itu akan ada korelasinya, akan ada hubungannya yang jelas. Di situ kan Rasulullah menjawab, amalan yang paling abdol adalah sholat yang dilakukan tepat pada waktunya. Kemudian yang berikutnya. Amalan yang paling afdol adalah berbakti kepada kedua orang tua Di sini Sufyan Ibn Uyayna Mengatakan barang siapa yang Mengerjakan sholat lima waktu Maka dia telah bersyukur kepada Allah Dan barang siapa yang Mendoakan kedua orang tuanya Setelahnya Maka dia telah bersyukur Kepada kedua orang tuanya Sholat Dan berbakti kepada kedua Orang tua Apakah boleh berdoa setelah sholat yang pardu Sholat yang wajib Memang kalau kita Ini sebagai tambahan saja ya. Memang kalau kita e, Merujuk kepada salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Fa'idha quziyatis sholat Fadkurullah Kalau sholat sudah dikerjakan Maka berfikir kepada Allah Tidak disebutkan berdoa Kalau kita merujuk ke ayat itu Jelas yang ada setelah sholat wajib itu adalah berzikir bukan berdoa Tetapi tidak sesaklek itu ya Tidak sesaklek itu Artinya kalaupun kita berdoa sesekali setelah sholat yang wajib tidak apa-apa Kata Syekh Ibn Huzaimin rahimahullahu ta'ala nah, Jangan mengatakan berdoa setelah sholat wajib adalah bid'ah kita perlu hati-hati, jangan gegabah dalam memberikan statement, ya, jangan gegabah dalam memberikan statement, karena bisa jadi ini merugikan dakwah kita. Selagi ada satu pendapat, walaupun satu pendapat yang berbeda dengan kebanyakan ulama, jangan berhati-hati, eh jangan apa namanya ceroboh untuk kemudian mengatakan sesat, menyimpang, dan seterusnya. Jangan blunder. Kita harus ingat bahwa Kaum muslimin di negara kita itu kan Heterogen, keadaan bermacam-macam Jadi Telaah Pelajari terlebih dahulu, berbagai macam Persoalan, jangan terburu-buru Mengatakan bid'ah Gak ada dalilnya Yang harus kita lakukan adalah Pelajari telah Terlebih dahulu Supaya tidak jadi bumerang Untuk dakwah kita Termasuk Persoalan Berdoa setelah Sholat yang wajib Memang Sekali lagi berdasarkan Ayat yang kita baca tadi Yang ada adalah fikir, bukan berdoa Tapi tidak berarti Berdoa sama sekali mutlak dilarang Sesekali boleh Ini Sufyan Ibn Uyainah Mengatakan siapa yang sholat lima waktu Berarti dia telah bersyukur kepada Allah dan siapa yang mendoakan kedua orang tuanya Setelah selesai darinya Akibah Maka dia telah bersyukur kepada kedua Orang tuanya Ma'asyiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Ada perkara-perkara yang sangat penting untuk kita pahami masih ada hubungannya dengan pembahasan birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua perkara-perkara itu diantaranya yang pertama adalah doa kedua orang tua yang soleh itu mustajabah. Doa kedua orang tua yang soleh itu diijabah. Maka saya ingin ingatkan bahwa doa yang harus kita kejar, kita prioritaskan adalah doa kedua orang tua kita. Jangan mengejar doa dari ustadz. Jangan kejar doa dari teman-teman kita yang soleh lainnya, jangan prioritaskan itu, prioritaskan doa dari kedua orang tua, karena doa kedua orang tua yang soleh itu diijabah. Jangan sampai seorang penuntut ilmu semangat meminta doa kepada ustadnya, ustad doakan saya supaya saya sukses, supaya saya dimudahkan untuk belajar. Memang itu tidak salah. Tidak apa-apa Tapi akan menjadi masalah Ketika tidak pernah meminta doa Kebaikan kepada Kedua orang tua, padahal kedua orang tuanya Dua orang tua yang soleh, yang baik Minta doa Dari keduanya ya. Ayah, ibu Doakan saya Supaya saya sukses Supaya saya dimudahkan Belajar Tidak mendapati hambatan-hambatan yang berarti itu penting ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanul dari Nabi sawalallahu alaihi, wa ala alaihi wasallam beliau mengatakan salah sudah mustajabat ini mungkin hadis yang sering juga kita dengar sebenarnya ada tiga doa yang mustajabat yang akan diijabah oleh Allah. Yang pertama adalah Duaatul Madlum, doanya orang yang terdolimi. Yang kedua Duaatul Musafir, doanya orang yang sedang safar. Dan yang ketiga ini seringnya luput dilupakan. Apa itu Duaatul Walid Allah Waladihi, doanya kedua orang tua untuk anaknya. Jadi doa kedua orang tua. Yang soleh itu Akan diijabah Kenapa ada jaminan yang seperti itu Ada jaminan yang seperti itu Karena bentuk penghormatan Allah SWT untuk keduanya Makanya sekali lagi Seperti yang saya katakan di awal Bahwa kedua orang tua itu Ternyata kerudukannya sangat tinggi Dalam agama kita Kita walaupun sudah punya anak Tetap statusnya kita sebagai anak bagi orang tua kita. Ya. Semua yang ada di sini ada statusnya anak, ada juga statusnya orang tua, tapi plus anak juga. Ya. Karena kita semua punya orang tua. Ada orang-orang yang sudah duluan hadir sebelum kita. Yang kan? ya itu merupakan orang tua kita. Jadi prioritaskan, kejar Doa kedua orang tua Dan perlu diingat Bahwa Di belakang seseorang yang sukses Di belakang seseorang yang hebat Itu ada kedua orang tua yang hebat Anda sukses itu bukan karena semata-mata kepintaran Anda Bukan semata-mata karena kesungguhan Anda Bukan semata-mata karena kerja keras yang Anda lakukan Tapi itu tidak lepas dari doa orang tua Anda ya. Kalau Anda ingin sukses Anda tidak Bisa hanya mengandalkan kepintaran anda Kalau anda ingin sukses anda Tidak bisa hanya mengandalkan kesungguhan Keuletan Ketekunan kerja keras anda Tidak Anda tetap membutuhkan restu Dan doa kedua orang tua anda Pengaruhnya luar biasa Doa mereka itu Semua kita ingin sukses ya. Saya ingin sukses Sukses dunia dan akhirat Kuncinya ada Di doa kedua orang tua kita Kedua orang tua kita Akan mendoakan kebaikan kepada kita Ketika kita berbakti kepadanya Doa-doa Kebaikan dari kedua orang tua kita Itu bisa kita raih Ketika kita menampakkan bakti Kepada keduanya ya. Tampakkan bakti Kepada keduanya Kalau yang pernah menyakiti Kedua orang tuanya Segera memohon maaf Ayah, ibu Maafkan saya Saya dulu pernah begini dan begitu Perbaiki ya. Saya mungkin pernah mengecewakan Ayah, ibu Karena begini dan begitu Mulai saat ini saya tidak akan mengecewakan Bantu saya Doakan saya supaya sukses Ingat sekali lagi Di belakang orang yang hebat Itu ada kedua orang tua yang hebat Coba buka sejarah para ulama Perjalanannya mereka bagaimana Apa sih yang membuat Imam Bukhari Begitu sukses dalam hidupnya Dianugerahi kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Peranan dari kedua orang tua Imam-imam yang lainnya Semuanya rata-rata Di belakangnya ada kedua orang tuanya Yang hebat Semuanya meminta restu kepada kedua orang tuanya, semuanya minta doa kepada kedua orang tuanya. Kita tidak akan pernah bisa sukses dalam urusan dunia, bahkan dalam urusan agama sekalipun kalau tidak ada restu dan doa dari kedua orang tua kita yang soleh. Kita patut bersyukur ketika kedua orang tua kita perhatiannya dalam soal akhirat, dalam soal agama luar biasa. Kita patut bersyukur sebagai anak ketika kedua orang tua kita Betul-betul memberikan arahan kepada kita Terkait dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik Bersyukur, karena tidak semua orang tua seperti itu keadaannya Kita ingin sukses dalam urusan dunia Kuncinya, restu dan doa dari kedua orang tua Makanya Imam Al-Hasan Basri Imam al Hasan Basri itu sampai mengatakan Doa ulwalidain, doa kedua orang tua Itu menjadi sebab adanya harta Doa-doa kebaikan yang dipanjatkan oleh kedua orang tua untuk anaknya Itu menjadi sebab datangnya harta Datangnya kekayaan Tapi sebaliknya, kata beliau, Doa-doa keburukan yang dipanjatkan oleh kedua orang tua Untuk anaknya Itu bisa menyebabkan hilangnya kekayaan Hilangnya harta benda ya. Jadi ketika kita sudah sukses Jangan lupakan kedua orang tua Ketika Allah berikan kemudahan kepada kita Dalam hal dunia ini dan itu Jangan lupakan kedua orang tua Jangan sampai tidak pernah bertanya tentang keadaannya sama sekali. Ya. Walau bagaimanapun, walau bagaimanapun, selama kita masih hidup dan selama kedua orang tua kita masih hidup, kita masih tetap butuh restu dan doa dari keduanya. Karena salah satu dari tiga golongan yang akan diijabah doanya adalah doa kedua orang tua untuk anak. Kejar doa keduanya. Prioritaskan doa keduanya. Ya. Ini hal penting. Yang patut untuk kita ketahui. Agar tumbuh kesadaran. Dalam asing-masing diri kita. Betapa berbakti kepada kedua orang tua itu. Ternyata. Hal yang terpenting dalam hidup. Ya. Sangat mempengaruhi kehidupan kita Kesejahteraan kita Kesejahteraan urusan agama Juga kesejahteraan menyangkut urusan duniawi Yang kedua Kita juga harus mengetahui bahwa Keridoan Allah Itu ada pada keridoan Kedua orang tua Ya, Keridoan Allah Ada pada keridoan Kedua orang tua Artinya Ada irtibal Ada hubungan Wasiqan Yang begitu kuat Antara Rido Allah Ta'ala Dengan rido kedua orang tua kalau kita ingin mengejar rizu Allah di dunia dan di akhirat maka kejarlah rizu kedua orang tua, ini yang pertama ini yang pertama yang harus kita lakukan kamu ingin mendapatkan rizu Allah rizu Allah di dunia dan akhirat, kamu kejar rizu kedua orang tua. Kamu dapatkan keridhaan dari keduanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ridhaur Rabb fi ridha alwalid, wasakhatu ar-Rabb al fi sakhati alwalid." Keridhaan Rabb Keriloan Allah itu ada pada Keriloan kedua orang tua Dan kemurkaan Allah Ada pada Kemurkaan kedua orang tua Kita harus berusaha Membuat kedua orang tua kita Rilo Senang, gembira Sejuk Mata dan hatinya Karena apa yang kita lakukan kepada keduanya Jangan sampai kita membuat kedua orang tua kita murka, Marah Bagaimanapun kita berusaha mendapatkan rizu Allah Kalau kedua orang tua kita tidak rizu Karena kita tidak berbakti kepada keduanya Mustahil bisa kita dapatkan rizu Allah Makanya perintah berbakti kepada kedua orang tua itu diletakkan oleh Allah setelah perintah mentauhidkannya Berarti kan tidak main-main Beribadah kamu kepada Allah Jangan menyukutukannya dengan sesuatu apapun Dan berbakti kamu kepada kedua orang tua Itu kan ada korelasi, ada hubungan yang kuat berarti Nah, kalau kita tarik ke hadis yang ini Jelas Sangat sinkron sekali di mana Nabi mengatakan Ridho, rob, ridho Allah Itu ada pada Ridho, kedua orang tua Dan kemurkaan rob, kemurkaan Allah Ada pada kemurkaan kedua Orang tua Kalau kita bisa menyenangkan kedua orang tua Kita Kita bisa menyejukkan Hati pikiran mereka. Kita bisa membuat mereka bangga karena bakti kita. Maka tentu Allah akan meridhoi kita. Ya. Kata para ulama, "Hadzal hadis dalilun ala fadhli ihsan ila alwalidain." Hadis ini menjadi dalil tentang keutamaan Berbakti kepada kedua orang tua, wujubih ya. dan wajibnya berbakti kepada keduanya. Wa anhu sababun liril Allah Taala dan itu menjadi sebab datangnya riril Allah Taala. Wal hadisu ayyun tahdirun min uqukil walidain Kutahrimul Lahu, wa anhu sababun liqabulillahi Taala ala abdil Muslim. Dan hadis ini juga berisi peringatan dari durhaka kepada kedua orang tua dan haramnya perbuatan tersebut serta itu menjadi sebab murkanya Allah Taala kepada seorang hamba yang Muslim. Ma'ashir ikhwah Rahimani wa rahimakumullah Yang ketiga Yang pertama tadi Adalah doa Kedua orang tua yang soleh itu Mustajabah Kemudian yang kedua Ridho Allah Ada pada keridoan Kedua orang tua Yang ketiga berikutnya adalah Berbakti kepada kedua orang tua Yang kafir sekalipun Tetap harus dilakukan Kalau yang kafir saja Kita tetap diperintahkan Untuk berbakti kepadanya Apalagi yang sekedar Suka melakukan Maksiat Ini menunjukkan bahwa syariat Dalam agama kita itu betul-betul tidak menyepelekan soal Berbakti kepada kedua orang tua ya, Sampai pun Kalau kedua orang tua itu Kafir Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Wa in jahadaka Ala antusyrika Bima laysalaka Bihi ilmun falat Tuti'uhuma Wahai huma, fit dunya ma'arufa. Wenja hadaka. Kalau seandainya keduanya, kedua orang tua, memaksamu ala ya, antusriqabi untuk supaya kamu berbuat syirik kepada aku ya, yang kamu tidak ketahui ilmunya, fala tuhdehuma. Maka jangan sekali-kali kamu taati ya, keduanya. Namun tetap pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Kalimat ini yang perlu digarisbawahi. Wasohi bhumah fit dunya ma'rufa. Tetap bergaul dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya Al-Jami'li Ahkamil Quran beliau mengatakan Al-Ayatu dalilun ala sillatil abawaini al-kafiraini bima amkana minal mal wa inkana faqirain Wailana til kauli wadu'ai ilal Islami birifkin. Ayat ini tadi adalah merupakan dalil tentang keharusan menyambung hubungan dengan kedua orang tua, kedua orang tua yang kafir. Dengan sesuatu yang memungkinkan Seperti Memberikan harta Kalau keduanya Dalam keadaan Fakir Dan juga Berlemah lembut Menyampaikan kata-kata Kepada keduanya Dan ajakan Kepada keduanya Untuk memeluk Islam Ya, jadi kafirnya kedua orang tua itu tidak menghalangi seorang anak untuk tetap berbakti kepadanya. Tapi tentu saja baktinya tidak seperti kepada kedua orang tua yang muslim. Paling tidak seperti yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala tetap berkomunikasi kalau ternyata kedua orang tua yang kafir itu fakir tetap berikan harta ya kepadanya dan terus berusaha untuk mengajaknya dengan cara yang lemah lembut agar masuk Islam dan tentu saja doa ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada keduanya Dulu Asma bintu Abi Bakr Pernah meminta fatwa kepada Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Sehubungan dengan hal ini Asma bintu Abi Bakr Pernah bercerita Langsung kepada Di hadapan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Qadimatsa alaiya ummi Ibuku datang kepadaku. Wahia musyrikatun Ia seorang yang musyrik Ia seorang yang musyrik. Apa yang harus aku lakukan? Rasul saw memberikan fatwa kepadanya untuk menyambung hubungan dengannya, tetap ada komunikasi dengannya, tidak memutuskan hubungan, tidak memutuskan apa komunikasi. Apalagi Asma bintu Abu Bakar itu sampai mengatakan ibuku sangat ingin, ya, sangat ingin menemuiku, sangat ingin menghubungiku. Apakah boleh aku terima? Kata Rasul kepadanya, naem sili ummaki, ya sambung hubungan dengan ibumu. Dalam urusan-urusan dunia Kebaikan Tetap harus dilakukan Selebihnya doakan Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Hidayah ya. nah, Terkait dengan hadis atau kisah Asma bintu Abi Bakar ini Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Mengatakan hadal hadis sufihi jawazu silatil qarib al mushrih hadis ini di dalamnya mengandung faidah soal kebolehan menyambung hubungan dengan kerabat yang mushriq. Jadi kalau misalnya kita punya kerabat yang mushriq, ya tetap harus ada komunikasi, jalin komunikasi yang baik. Tidak berarti kita harus memutuskan hubungan dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi tetap ya, tampakan kebaikan. Ya, itulah gambaran kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, bukan agama yang kaku, bukan ajaran yang kasar, bukan bukan apa e, ajaran yang saklek tidak. Islam itu semuanya pendidikan. Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana hidup itu penuh dengan kesadaran dan kebijaksanaan begitu. Jadi kita enggak akan pernah menemukan agama sebaik Islam. Mengatur segala urusan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya bahkan setelah kematiannya. Ini kan luar biasa. Ya. Makanya harus semangat terus menggali, mempelajari ya Ilmu-ilmu Islam Karena semakin digeluti Semakin didalami Itu akan semakin besar Keingin tahuan kita Semakin penasaran kita itu Luar biasa Islam ini ya Bicara dalam bab apapun Ternyata ada jawabannya Di dalam Islam nah. Ma'asyarakat ikhwah Muslimin rahimani wa rahimakumullah Kemudian yang keempat, yang keempat, ya, doa orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau dengan bahasa lain, doa orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu mustajab akan diijabah. Kalau yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa doa kedua orang tua yang soleh itu akan diijabah Ternyata doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya juga akan diijabah Ini sangat penting sekali Siapa sih yang tidak ingin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Meskipun memang tidak ada doa yang sia-sia, ya kan? Kalau kita tidak melihat ya, asar dari doa-doa kita di masa kita hidup, maka kita akan mendapatkan asar dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu di akhirat nanti. Atau paling tidak, ya kita akan terhindar dari kejelekan-kejelekan karena doa-doa yang kita panjatkan. Tapi Ketika kita tahu kalau doa kita itu akan diijabah Ini kan memberikan motivasi semangat tersendiri bagi kita Untuk mencari tahu apa sih yang menjadi sebab doa itu diijabah ya. Ini hal yang ingin saya ingatkan kepada diri saya sendiri Dan juga kepada seluruh para penuntut ilmu Berbaktilah kepada kedua orang tua Karena doa orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu ternyata akan diijabah. Ya. Dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa bahwa selama ini kita gak bisa melihat asar-asar dari doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah azza wa jahil. Mungkin ada kekurangan dari bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena itu ini harus menjadi introspeksi kita. Karena ingat, seperti yang saya katakan sebelumnya, kesuksesan itu bukan semata-mata karena kepintaran, kehebatan, kesungguhan, keuletan kita. Tapi karena peran yang lain. Selain doa orang tua kita yang soleh, juga doa kita. Ya, Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Untuk berdoa, ya Allah mudahkanlah saya untuk bisa menghafal banyak pelajaran, belajar yang baik, ya. akan dijabah oleh Allah. Kalau berbakti kepada kedua orang tua, buktinya mana? Masih ingat hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar kisah tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua, ingat? ingat, ada tiga orang ya kan, dulu kehujanan ya. kemudian ketiganya masuk gua berlindung dalam gua ya, supaya tidak kehujanan kan begitu, tiba-tiba ada batu besar yang menutupi mulut gua membuat mereka terjebak di dalam, gak bisa keluar Menarik sekali kisah ini Ya Kalau kita telaah, kita cermati Sangat-sangat menarik sekali Kemudian Masing-masing dari mereka itu Saling mengatakan kepada temannya Coba Diingat-ingat lagi Amalan Soleh Yang pernah Kita lakukan Karena Allah ini perlu saya garis bawahi Coba Kita ingat-ingat kembali Amalan soleh Yang pernah masing-masing kita Kerjakan Karena Allah Faidahnya pertama Pentingnya flashback Tahu flashback? Flashback itu mengingat hal-hal Yang lalu yang sudah pernah kita Lakukan Ini penting untuk membantu kita Bersyukur Atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Sekarang ini Alhamdulillah ya kan? Allah berikan taufik Kepada kita mengenal sunnah Dua tahun yang lalu Ada yang tiga tahun yang lalu Ada yang sudah lama sekali Mengenal sunnah Coba ingat flashback Kita akan bersyukur Alhamdulillah Saya Mengenal sunnah dulu Bayangkan kalau seandainya tidak kenal sunnah Apa jadinya saya hari ini Bersyukur akhirnya kepada Allah SWT Dan di dalam Al-Quran Kalau kita perhatikan Kalau kita cermati Ternyata Allah SWT juga Sering memerintahkan kepada kita Untuk flashback Ingat hal-hal yang lalu Bahkan ada ayat yang itu berbicara tentang para sahabat Muhajirin wal Anshar, Aus dan Khazraj. Wa zkuru nikmatallahi alaikum id kuntum aadaan faallafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmatihi ikhwana, kata Allah, ingatlah oleh kalian. Ayo ingat, ingat. Ingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ketika dulu kalian bermusuhan. Lalu Allah satukan hati-hati kalian. Sehingga dengan nikmatnya itu kalian menjadi bersaudara. Ini kan perintah untuk flashback. Ingat hal-hal yang telah lalu. Nikmat Allah. Alhamdulillah. Allah beri petunjuk Islam. Allah hadirkan di tengah-tengah Muhajirin wal ansar, aus dan khajrat Sosok yang begitu sempurna Rasulullah Muhammad SAW Wa ala alihi wa Allah perintahkan mereka untuk ingat itu Itu nikmah Supaya bisa bersyukur nah, Kadang kita pun Perlu untuk begitu karena memang diperintahkan oleh Allah Coba flashback Ke belakang Ya, Alhamdulillah Dulu saya mengenal sunnah Kalau tidak Sekarang ini wah Sudah kacau Alhamdulillah Anak-anak ya. semuanya keluarga juga Kenal manhaj salaf Kalau tidak sekarang Saya jadi apa nah. Ini sekali lagi membantu kita Untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jawa Nah, ketiga orang yang terjebak di gua itu masing-masing dituntut untuk apa? Mengingat, mengingat amal soleh yang pernah dikerjakan, yang betul-betul karena Allah. Harapannya apa? Harapannya agar batu ini bisa bergeser, mereka bisa keluar. Jadi yang pertama. Pentingnya flashback Yang kedua Tawassul Dengan amal soleh Ini tawassul yang diperintahkan Tawassul dengan amal soleh Mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan amal soleh Itu menjadi sebab datangnya kemudahan Ya, Menjadi sebab datangnya kemudahan Menjadi jalan keluar dari segala Kesulitan siapa yang, bertawak, siapa yang bertakwa Kepada Allah, maka Allah akan Berikan jalan keluar kepada Amal soleh itu kan bagian dari Takwa ya. Jadi kalau kita Mau tawassul, diantaranya Tawassullah dengan Amal soleh satu dari tiga orang itu Dia kemudian mengatakan Allahumma ya Allah Saya hidup Bersama dengan kedua orang tua saya Yang sudah tua rentak Dalam keadaan saya juga harus mengurusi Anak saya yang masih kecil Saya yang menanggung Segala kebutuhan mereka semuanya saya mengembala kambing-kambing Saya memerah susunya Susu-susu yang sudah Ridi, yang sudah tersedia Itu saya berikan kepada Kedua orang tua saya yang sudah tua renta Saya utamakan keduanya Bahkan sebelum anak saya sendiri Saya selalu melakukan hal itu Sampai suatu ketika saya terlambat pulang saya dapati kedua orang tua sudah tidur Tapi saya kembali Melakukan kegiatan yang biasa Yaitu memerah susu kambing Sudah selesai diperah Saya temui kedua orang tua Dan ternyata masih tidur Saya tunggu, saya tidak ingin membangunkannya Saya tidak mau mengganggunya Sementara anak saya yang kecil Itu terus merengek minta susu tapi saya tidak kasihkan Karena saya ingin susu ini Untuk kedua orang tua saya Saya tunggu sampai waktu Fajar Sampai waktu Fajar Subhanallah Dia utamakan kedua orang tuanya Dia tidak ingin Ada yang mendahului minum susu Sebelum kedua orang tua Ya Allah Kata dia Seandainya apa yang saya lakukan ini tul betul ikhlas karenamu mengharap keriduan darimu maka jadikanlah sebagai sebab batu ini yang menutupi pintu atau mulut gua bergeser sehingga kami bisa melihat cahaya tidak lama setelah itu apa yang terjadi batu bergeser dikabul doanya saya tanya dikabul doanya dikabul apa yang membuat doanya dikabul baktinya kepada kedua orang tua sederhana saja cuma sekedar susu bukan hal yang besar bukan hal yang mahal ndak bukan hal yang tidak dimampu oleh siapapun ndak hal yang sepele hal yang kecil hal yang remeh semua kita bisa semua kita mampu ya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini makanya saya tadi mengatakan bahawa bagi seorang anak berbakti kepada kedua orang tua itu selain wajib adalah hal terpenting dalam hidupnya mulai sekarang mulai sekarang kita harus tanamkan ya sebuah pemikiran bahawa hal terpenting dalam hidup adalah berbakti kepada Ayah dan ibu Boleh dibikin status? Bolehlah Hal terpenting dalam hidup Adalah berbakti kepada ayah dan ibu Betul-betul akan membantu semua urusan kita Betul-betul akan memudahkan segala kesulitan yang kita hadapi Betul-betul akan meringankan segala beban Yang selama ini kita rasakan dalam hidup Siapa yang mengatakan hidup itu mudah? Hidup itu tidak mudah, hidup itu sulit Hidup itu penuh dengan beban Hidup itu penuh dengan masalah Bahkan Allah pun ketika menciptakan kita Fikabat Betul-betul Allah ciptakan Kalau kita itu akan menghadapi sekian banyak masalah Sekian banyak problem Laqad khalaknal insana Fikabat Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam keadaan akan menghadapi berbagai macam problem dalam hidupnya. Kita ingat itu. Kita ingin keluar dari problem. Kita ingin berusaha. Segala beban yang kita hadapi, segala problem yang kita rasakan itu. Kita bisa tangani dengan baik. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Jadilah orang yang berbakti kepada kedua orang tua Sehingga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu Akan Allah ijabah Masalah kita akan Allah permudah Beban kita akan dibikin Allah ringan Begitu ya. Bukti lain Dalam hadis riwayat muslim Dalam hadis riwayat muslim Sebutkan bahwa sahabat Umar Ibn Khattab itu ya, Sahabat Umar Ibn Khattab Ketika Datang Kepadanya Sekelompok orang Rombongan begitu Dari Yaman Beliau Bertanya kepada mereka lah Tentu yang datang kepada beliau ini ya Tidak sedikit ya rombongan-rombongan begitu. Ada rombongan ini datang kepada beliau radhiyallahu taala anhu menghadap menyampaikan ini dan itu. Ada lagi rombongan lain datang menyampaikan ini dan itu. Nah, ada rombongan ini semuanya penduduk Yaman. Satu rombongan semuanya penduduk Yaman datang kepada Umar bin Khattab. Umar tiba-tiba Bertanya kepada mereka Afikum Uwais bin Amir Adakah orang yang bernama Uwais bin Amir Bersama dengan kalian Uwais bin Amir Kemudian maju Dan mengatakan saya Kata Umar Anda Uwais bin Amir Iya Saya Uwais bin Amir dari murad, kemudian dari korm Ya Dari murad dan dari korm Anda adalah orang yang dulu mengidap penyakit kulit Sampai sembuh Tinggal sedikit lagi Kata Uwes bin Amir, iya Anda adalah orang yang Hidup tinggal bersama dengan ibu anda Kata Uwes bin Amir, iya Kata Umar ibn Khattab Sungguh saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau ada rombongan dari Yaman datang kepadamu ya. mereka berasal dari Murad dari Qarm dari Bani Murad Bani Qarm ya. dan di situ ada Uwais bin Amir Uwais bin Amir adalah orang yang dulunya mengidap penyakit kulit tapi kemudian sembuh tinggal sedikit saja Uas bin Amir adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Lihat. Uas bin Amir adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Kalimat berbakti kepada ibunya ini cukup menarik di sisi Umar Ibn Khattab. Sehingga ditanyakan lagi kepada Uas bin Amir, "Anda Uas bin Amir, Anda orang yang hidup dengan ibu Anda?" Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mengatakan kalau Uas bin Amir ini adalah orang yang begitu hebat baktinya kepada ibunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya Uwais bin Amir meminta sesuatu kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Ini yang cukup menarik sekali lagi di sisi Umar Ibnu Khattab. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kalau engkau bisa wahai Umar, meminta agar Uwais bin Amir berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu, kamu lakukan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kemudian Umar pun berkata kepada Uwais bin Amir, "Uwais, doakan, berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku Uwais pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. rekomendasi. Apapun yang Uwais minta, Allah akan kabulkan. Begitu kata Rasulullah. apa yang membuatnya seperti itu? Barun bi ummihi, dia berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Bukan karena mengidap penyakit kulit. Kalau mengidap penyakit siapapun bisa, ya kan, terkena penyakit itu. Yang terpenting adalah sabar ketika menghadapi penyakit. Tapi lebih dari itu, apa? Berbakti kepada ibu. Berbakti kepada kedua orang tua Berbakti kepada ayah Berbakti kepada ibu Makanya Umar ibn Khattab lega sekali ya. Ingat apa kata-kata Yang disampaikan oleh Rasul SAW Soal Uwais bin Amir Rasulullah eh, siapa Sahabat Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada Uswah bin Amir sekarang anda mau pergi kemana? Kata Uswah bin Amir saya ingin ke Kufah. Kata Umar bin Khattab tunggu, saya akan eh, beri surat Gubernur Kufah agar menyiapkan segala sesuatunya untuk anda. Tapi kata Uswah bin Amir apa nggak perlu? Saya hanya ingin hidup seperti rakyat biasa saja. Subhanallah. Uwesbir Amir nah, Ini bukti Kalau doa Orang yang berbakti Kepada kedua orang tuanya Itu Diijabah Dikabul Pak Asyir Ali wah muslimin rahimani wa rahimakumullah mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu hidup kepada kita dan selagi kedua orang tua kita masih ada tengah-tengah kita jangan buang kesempatan untuk apa? berbakti ya? kepada keduanya waktu kita dalam hidup ini tidak lama. Terbatas ya, terbatas. Karena kita ini hidup dengan waktu. Ada waktu, ada jatah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak lama. Demikian juga waktu hidup kedua orang tua kita juga ada batasannya dijatah oleh Allah. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk kita bisa berbakti kepada keduanya. Walaupun setelah keduanya meninggal juga kita masih bisa berbakti, tetapi tidak seperti saat keduanya masih ada. Makanya peluang untuk berbakti kepada kedua orang itu jangan disia-siakan. Kita para penuntut ilmu, alhamdulillah ya kedua orang tua kita itu berjuang betul-betul mereka mengarahkan mengarahkan kita para penuntut ilmu untuk bisa belajar agama menghafal al-quran menghafal hadis menjadi anak yang soleh itu kan luar biasa ya para penuntut ilmu tidak dibiarkan oleh kedua orang tuanya mereka hanya menginginkan Antum Menjadi anak yang soleh itu saja Sudah lebih dari cukup untuk mereka Dan saya yakin Setiap orang tua ketika ditanya Apa yang menjadi kebanggaan Pasti anak yang soleh Bukan anak yang banyak harta Bukan anak yang sukses dalam urusan dunianya Tidak ya. Tapi yang paling utama Adalah anak yang Soleh Karena ini yang paling penting bagi seseorang, ya kan? Ketika dia sudah meninggal dunia, ada anak yang soleh. Idamata ibnu Adam ing kotah Kalau ibnu Adam itu mati, meninggal dunia, terputus semua amalannya. Kecuali tiga, satu diantaranya adalah apa? Waladun soleh, ya Anak soleh yang senantiasa mendoakannya itu cita-cita dan harapan besar kedua orang tua kita, hamaka nah, ya, taati keduanya, ya tampakkan bakti kepada keduanya, jangan sekali-kali menyakiti keduanya, terutama kita yang mungkin lama di pondok jarang bertemu dengan kedua orang tua, ya kalaupun ketemu ya, sesekali di waktu-waktu tertentu saat libur kembali ke rumah bertemu dengan kedua orang tua, ya salami mereka, tampakan sikap yang baik kepada mereka, bikin hati pikiran mata mereka sejuk ya, melihat antu, ya. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak ya. soleh. Ranking satu Semua ranking satu Sukses Dalam belajarnya Sukses ya. Membahagiakan kedua orang tua Karena tidak ada yang Membuat kedua orang tua itu bahagia Selain apa Kita sebagai anak Menampakkan bakti kepada Keduanya Begitu Nah Insya Allah nanti kita lanjutkan di bagian yang kedua setelah duhur setelah duhur ya ada kisah-kisah menarik walaupun tidak banyak semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semuanya dan inspirasi kuat dalam hidup agar kita menjadi lebih baik. Nah. kita cukupkan dulu sampai di sini wallahu taala alam bisawab wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.